wallahi wa barakatu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin was wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahum bi ihsanin ila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 Ikhwani ma'ashirul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita melanjutkan Pembahasan kita mengenai hak-hak tetangga Yang terakhir adalah Bahwa seorang Yang bertetangga Hendaknya memperhatikan Kondisi tetangganya Jangan sampai Dia dalam keadaan kenyang Sementara tetangganya dalam keadaan lapar Dalam keadaan lapar Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Aisyah berkata Wallahi In kunna lanangguru ilal hilal Summal hilal Summal hilal Salah sata ahillah Fi syahrayn Wama uqida fi abiyati Rasulullah sallallahu anaihi Wasallam Nar Dari Aisyah radhiyallahu anha Beliau pernah berkata, demi Allah Dahulu kami melihat Kepada Bulan Hilal, kemudian Bulan Hilal, kemudian Bulan Hilal Ada tiga bulan Hilal Dalam dua bulan Dan Sementara di rumah-rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam Tidak sama sekali dihidupkan api Artinya gak masak Rumah-rumah Nabi Sallallahu Alaihi wasallam Gak masak Selama Dua bulan Nah Kultu Ya khalah fama kana yu'ashikum orang ini bertanya kepada Aisyah apa yang dahulu menjadi makanan kalian qalat al-aswadan Aisyah menjawab yang menjadi makanan kami adalah dua yang hitam apa itu tamr wa liman air dan korma jadi selama dua bulan yang ada hanya air dan korma di dalam rumah rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah padahal rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarga besar istrinya beliau berapa berapa istrinya sembilan Dua bulan enggak ada apa-apa. Cuma air dan kurma saja. Ya. Nah. Kemudian kata Isya, illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiran minal anshar. Akan tetapi dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tetangga-tetangga dari kalangan Anshar. Wa kanat lahum mana'ih Maka, mereka biasanya memberi punya onta, punya kambing yang mahu mengambilnya, mereka akan mengambilnya. Tetapi, mereka yang tidak mahu mengambilnya, mereka tidak akan mengambilnya. Tetapi, mereka yang mahu mengambilnya, mereka akan mengambilnya. Tetapi, mereka yang tidak mahu mereka tidak akan mengambilnya. Tetapi, mereka yang yang tidak mahu Lantas mereka mengirimkan kepada Rasulullah S.A.W susu-susunya tersebut Lantas beliau pun memberi kami minum dengannya ya, Tambahannya paling susu pemberian Tetangga-tetangga dari kalangan Hansor Nah ini kehidupan Nabi S.A.W ya, Padahal istrinya berapa? Sembilan Berapa istrinya? Sembilan ya, Saya ingin menekankan ya, Bahwa dalam poligami itu Tidak mesti orang punya harta banyak Melimpa ruah kaya raya ya, Baru bisa poligami Tidak ada syarat Yang penting dia bertanggung jawab kepada Wanita yang dia nikahi ya. Dan wanitanya mau sabar Nah Iya. Kalau enggak mau sabar jangan dinikahi nanti masalah. Kan gitu. Tayib, asyhad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian rumah tangganya. Ya. Makanya ketika ada yang datang ke rumah, ya. Saya masih begini, saya masih begini, saya masih begini, tapi ingin poligami. Loh kok jadi bahas poligami, yang baru fikir dah, ya, biar semangat lagi. Nah, karena ini termasuk hal yang diperangi sekarang ini, khususnya oleh kaum kafir, ya, dan menawarkan sebagai gantinya perselingkuhan. Iya, perselingkuhan. Bahkan sekarang ini banyak orang yang selingkuh Bahkan di dalam rumahnya Lewat apa? Ya, lewat media sosial Media sosial itu bahkan masuk ke dalam tempat tidurnya kok ya, Dia di sebelah istrinya tapi dia selingkuh Dengan wanita lain ya, Allah tunjukkan sesuatu yang halal, yang baik ya, Kalau memang engkau bisa menikahi para wanita yang baik untuk Nikahi dua, tiga, empat. Kalau nggak mampu nanti baru satu. Yeah. Kalau nggak mampu adil maka baru satu. Oke, okay. yeah. maka kalau dia mampu bertanggung jawab, lah nah. Dan di sini Rasulullah Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam dalam dua bulan rumah tangganya tidak mempunyai sesuatu yang dimasak. Kecuali hanya korma dan air. Korma dan air. Nah, bagaimana para sahabat dulu, para tetangga beliau dari kalangan Amsar, perhatian kepada Nabi SAW, sehingga sering mengirimkan apa? Susu. Susu murni, baik itu susu anta ataupun susu kambing, yang dikirimkan ke rumah Rasulullah SAW. Dan beliau memberi makan kepada istrinya Memberi minum kepada, istri, kepada para istrinya Dengan Susu-susu yang dikirimkan nah, Maka di sini juga Termasuk di dalamnya pelajaran Yaitu Memperhatikan para tetangga Jangan membiarkan mereka Dalam keadaan lapar Tidak mempunyai makanan Nah Khawani Fiddin wa Warahimakumullah Maka tetangga kita adalah ukuran Ukuran kita itu orang baik atau orang buruk Atau orang yang buruk Tetangga kita Kalau tetangga kita menganggap kita orang yang baik Masya Allah ya, Berarti kita memang baik Kalau tetangga kita menganggap kita orang yang buruk Yang jelek Maka sangat dikhawatirkan kita demikian kondisinya Ya Maka datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ada seorang berkata kepada Nabi SAW alaihi an a'lama idza ahsantu wa idza asaktu?" Ya, bagaimana aku tahu bahawa aku telah berbuat baik atau aku telah berbuat buruk? Kata Nabi alaihi wasallam, "Idza sami'ta jiranak yaqulun 'qad ahsanta fa qad ahsanta" Kalau engkau mendengar tetanggamu mengatakan engkau telah berbuat baik, berarti engkau memang benar berbuat baik. Wa idza sami'tahum yaqulun faqasata faqasata. Kalau engkau mendengar mereka mengatakan engkau telah berbuat buruk, berarti memang benar engkau telah berbuat buruk. Tetangga adalah ukuran orang itu baik atau tidak. Ya. karena tetangga termasuk orang yang mempunyai pergaulan dalam intensitas yang sering dengan dirinya. Maka akan diketahui bagaimana orang ini ketika bisa dinilai sikapnya Jalan jangka waktu yang panjang oleh tetangganya. Nah, kalau dinyatakan baik, maka baik, kalau tidak maka berarti dia orang yang buruk. Maka nilailah diri kita dengan tetangga kita, ya, jangan sampai kita tidak disenangi oleh tetangga kita Karena berarti bahwa kita bukanlah orang yang baik Berarti pergaulan kita masih bermasalah Maka pergauli tetangga kita dengan sebaik-baiknya Supaya kita mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal Dan dimasukkan ke dalam surganya Nah Orang yang mengganggu, menyakiti tetangga Berbuat buruk kepada tetangga bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam api neraka Allah meskipun dia banyak ibadahnya. Ya, jangan dikira mentang-mentang sudah ngaji, ya kan? Kemudian banyak ibadahnya, tetapi kalau bertetangga dengan cara yang jelek, kemudian kamu akan selamat, kita akan selamat, tidak. Ya, bisa jadi karena kita bertangga dengan jelek itu menjadi sebab kita masuk ke dalam api neraka Allah azza wajalla. Meskipun kita banyak ibadahnya. Makanya datang dalam hadis dalam riwayat Al Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an ada seorang yang berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah inna fulana tuksiru min salatiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha Bilisanihah wa ayy ya Rasulullah ada seorang wanita dia banyak solatnya, banyak sodakohnya, banyak puasanya. Tapi dia suka menyakiti, mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ya, tak bisa menjaga lisannya terhadap tetangganya. Banyak orang yang sakit hati sama dia dari tetangga-tetangganya itu terganggu, ya, karna lisannya tersebut. Apa kata Nabi? Qala hiya finnaar. Orang ini tempatnya berada di dalam api neraka. Wanita ini tempatnya berada di dalam api neraka. Nah. Kemudian ditanyakan kepada beliau. Ya Rasulullah. Fa'inna fulana yudhkar min kirlati siamiha wa shalatihah. Wa annaha tatasabdaku bil aswar min al-aqid. Wa la tu'zi jiranaha. Wahai Rasulullah. Ada wanita yang disebut sedikit puasanya, sedikit sholatnya kemudian dia bersedekah dengan sesuatu yang kurang bernilai nah maka nah, dia bersedekah dengan uh, sedikit dari keju al-atwar minal akid itu artinya keju apa susu yang sudah di apa bekukan apa itu Ya keju ya, lebih kurang keju. Nah. Baik. Kemudian dia berpedekah dengan beberapa potong keju tetapi wala tuzi jiranaha, tapi wanita ini tidak pernah mengganggu menyakiti tetangganya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fil jannah." Wanita ini tempatnya berada di dalam surga. Nah, karena besarnya hak tetangga Oleh karena itu Ini sangat menentukan nasib kita Baik atau buruknya Di sisi Allah Azza wa Nah, Maka ketika kita baik kepada tetangga Bukan hanya semata-mata Karena kemanfaatan tetangga kita Tapi sebelumnya Ingatlah kebaikan kita kepada tetangga kita Itu adalah kebaikan untuk kita Karena jaminannya adalah surga Kalau kita berbuat buruk kepada tetangga Ancamannya apa api neraka Allah azza wajalla. Enggak peduli mau banyak salatnya, mau banyak puasanya. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, wanita yang seperti ini tempatnya berada di dalam api neraka. Hiya finna. Hiya finnar. Tempatnya berada di dalam api neraka Allah azza wajalla. Nah. Maka khon fihi rahimani wa rahimakumullah. Termasuk sikap yang perlu kita Jaga terhadap tetangga adalah sabar kepada gangguan tetangga. Ya. Kalau memang kita sudah menjaga diri untuk tidak menyakiti dan mengganggu tetangga, kitanya sendiri harus sabar kalau tetangga kita menyakiti kita dan mengganggu kita. Ya. Maka ini sama seperti masalah yang lainnya. Kalau orang berbuat salah, jangan kita balas dengan berbuat Salah orang berbuat dosa kepada kita jangan kita balas kita berbuat dosa kepadanya. Kita tidak akan beruntung, kita tidak akan uh, selamat dengan demikian. Kalau dia mengganggu kita, yang penting kita tidak mengganggu dia. Nah, maka kita harus sabar. Ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi alaihi salatu Wasalam dalam hadis Abi Dzar ya, yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan yang selainnya Kata beliau salah satunya Ada tiga orang yang dicintai oleh Allah. Salah satunya beliau katakan warjud yaqunulahul jar yuzihi jaruh, faysubir ala adah hatta yfarqobaynahumah maut al ghunn. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang mempunyai tetangga. Seorang yang mempunyai tetangga, lantas tetangganya itu selalu menyakitinya. Mengganggunya, Fyusbirralla ada, lantas dia pun sabar atas gangguannya, sabar. Ya. Nah, tidak membalas tetangganya dengan hal-hal yang tidak terpuji. Ta'at, hatayu farok bayinahumamamaut sampai keduanya dipisahkan oleh kematian atau rokun atau dia pindah tempat. Nah ini solusi. Ya, solusinya salah satu diantara Dua hal Kalau tetangga kita bukan orang yang baik Suka mengganggu, suka menyakiti ya Suka memperatkan, suka menyulitkan kita Solusinya dua hal Mati, selesai urusannya Dipisahkan oleh Alam yang berbeda Dia dalam alam kehidupan Kita dalam alam kematian Atau sebaliknya, kita dalam alam kehidupan Dia dalam alam Kematian, alam bersah Ya. Ada salah satu dari keduanya Yang meninggal dunia Bukan artinya kemudian uh, Tetangganya dipatai ini ya. Maksudnya Kalau memang ditakdirkan oleh Allah Salah satu dari keduanya Ada yang meninggal ya selesai sudah Akan beda alam ya. Atau van Atau dia berpindah tempat ya. Nah Kalau memang sudah Tidak kuat dengan gangguannya ya Sudah pindah deh Ya, cari tempat yang lain, ngalah saja. Tapi sudah beli rumah, sudah, jual aja rumahnya, ya, pindah cari tempat yang lain. Daripada kamu gerundel terus, ya kan? Cuma nyimpen dalam hati. Nah, hidup nggak tenang, nggak nyaman. Ya, sudah pindah, cari ketenangan, cari kenyamanan, ya sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan lebih baik, itu lebih baik. Nah. Yang penting tidak membalas kejelekannya dengan kejelekan yang sama, yang sama. Karena itu tidak terpuji di sisi Allah Azza Wajalla. Baik. Maka di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, hadis yang sahih yaitu ucapan nabi alaihi salatu wassalam allahumma inni a'udzu bika min jaris su fi daril muqamah allah ya allah aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek di negeri dunia ini negeri domisili yaitu dunia nah, minta kepada allah azza wajalla supaya kita dilindungi oleh allah dari tetangga yang jelek ya Jari su Di dunia ini nah, Maka salah satu bentuk kita menghindar Dari tangga yang jelek Yang mendekat Ke komunitas Orang-orang baik ya, Di antaranya apa? Ya pindah ke pondok Mendekat ke pondok ya, Insya Allah ikhwan-ikhwan kita Baik-baik Mereka bisa Saling mengingatkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada yang tidak baik, berarti ia dibuat baik. Dinasehati, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mengarahkan antara satu dengan yang lainnya. Barangkali dia lupa, barangkali dia khilaf, ya, atau dia mungkin belum sampai ilmunya. Maka perlu diingatkan, diarahkan dengan cara yang baik, sehingga bisa bertetangga dengan yang Baik. Nah, dibandingkan hidup di lingkungan umum di tengah-tengah masyarakat yang tidak kenal agama, yang tidak iltizam dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, macam-macam modelnya. Nah. Nah, membutuhkan kesabaran yang tinggi. Belum lagi kita disakiti, bukan hanya dalam urusan dunia, tapi kita juga diganggu dalam urusan agama kita, bahkan ibadah kita kita tidak leluasa untuk mengamalkan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang sibuk di rumah misalnya membaca Al-Qur'an atau sedang ibadah, tetangga kita teriak-teriak dandutan. Akhirnya yang dihafal dandutnya bukan Al-Qur'annya. Nah. Ya. Apalagi kalau tetangganya nangsoro. Ya. Kita di rumah sedang istirahat atau sedang ya mungkin ibadah atau membaca atau apa ya mereka mengadakan ritual nah sebagian tempat seperti itu karena tetangganya naksorah walhasil banyak masalahnya sebab apa mereka bukan orang-orang yang iltizam dengan agama Allah bukan mengamalkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Maka ya memang ada ya semacam eh, Penilaian atau mungkin opini Di kalangan sebagian Yekwan katanya tinggal Di tengah-tengah Yekwan -tengah atau Bergaul di tengah-tengah Yekwan -tengah itu Kok kenyataannya Bisa lebih buruk dibanding Kalau berhubungan atau bergaul Tinggal di lingkungan awam Sebetulnya enggak juga sih Ya kebetulan dia punya masalah Aja gitu jelaslah kalau tinggal di lingkungan awal lebih berat. Ya. Karena orang yang sudah punya komitmen untuk ta'dzim dengan sunnah saja seperti itu apalagi di lingkungan awal lebih berat masalahnya. Nah, tinggal kita memang butuh sabar. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Jangan selalu mengharapkan sesuatu yang ideal. Sesuatu yang harus begini dan begitu. Tidak mesti apa yang kita anggap ideal itu terpenuhi. Maka membutuhkan apa? As-sabru Andal ada sabar atas gangguan manusia. Dimanapun kita tinggal, kita tidak akan terhindar dari gangguan. Pasti ada gangguan, sedikit atau banyak. Maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Nah, dan ini lebih baik. Apalagi kalau lingkungannya dekat mak dekat makhat seperti ini. Masya Allah, bisa mengamalkan sunnah dengan lebih kuat. Kalau kita salah ada yang mengingatkan Kalau kita keliru ada yang menegur Bisa ngaji, bisa ta'lim ya. Ada ikhwan-ikhwan yang saling menguatkan kita di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di lingkungan umum Kita mau apa saja Tidak ada yang mengingatkan ya. Kita mau lengah Kita mau lalai, kita mau maksiat Kita mau apa Siapa yang akan mengingatkan kita Karena lingkungan kita bukan orang-orang yang iltizan Dengan agamanya Bukan orang-orang yang komitmen dengan agamanya, Maka kemungkinan kita menjauh dari agama itu lebih besar Maka mendekat mencari tetangga-tetangga yang baik Di antaranya mendekat ke pondok pasantren Supaya kecipratan ilmu Ngerasa kecipratan, kecipratan ilmu enggak selama ini? Ya Walaupun walaupun hanya sekedar nyiprat-nyiprat gitu kan? <laughs> ya lah Bas, Alhamdulillah, Allah mudahkan ya. Daripada tinggal di lingkungan umum tetangga yang seperti itu, nau biddallah. Ya, nah, mungkin kita masing-masing sudah punya pengalaman lah tinggal di lingkungan umum. Tinggal di dekat maahat itu jauh lebih baik. bertangga dengan orang-orang yang jelas komitmennya kepada agama Allah, kepada Sunnah Rasulullah. Ada Adapun yang kurang, ya saling mengingatkan Saling menutupi, saling menguatkan Saling ta'awun Nah, maka Ikhwan Fidjin Rahimani Warahimakumullah Ini adalah Salah satu uh, Bentuk uh, Kebahagiaan hidup Di mana kita mendekat Kepada orang-orang salih Orang-orang yang baik Nah, makanya Allah mengatakan Di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surah Al-Kahf Wasbir nafsaka kama alladheena yud'una rabbahum bil qada'i wal ashi. Wa la ta'du'a inna dunya. Wa la tufhim man aqsalna qalbahuu am dhikrina amruhu furta. Maka Allah dalam ayat ini sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di sore hari. Dan jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka karena semata-mata engkau mengharapkan kehidupan dunia. Dan jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami dan urusannya adalah perkara yang melampaui batas. Jangan sampai karena urusan-urusan dunia saja kemudian kita sembarangan dalam mencari lingkungan. Ya. Nah, ya sedikit kita mengalah karena kondisinya terbatas, mungkin di dekat mahad kita tidak mendapatkan kemudahan fasilitas ya. Mau ke sini jauh, mau ke sana jauh. Ya sinyal enggak ada. <laughs> Alhamdulillah. Ya, yang penting agama kita lebih baik insyaallah. Baik. Naam. Eh sinyal enggak ada itu juga barokah sebetulnya. Sebab HP ini sekarang sudah menjadi semacam musibah kalau kita gak mawas diri ya, Kalau ada yang bertanya Berapa kali anda dalam sehari membuka HP Enggak kehitung kan Ada yang bisa ngitung Enggak ada Karena intensitasnya tinggi sekali Tapi kalau ditanya Berapa banyak anda sudah membuka al Quran dalam sehari Enggak kehitung kan Iya enggak kehitung Masalahnya enggak pernah buka <laughs> Karena enggak pernah buka itu masalahnya makanya juga nggak dihitung sama-sama nggak dihitung cuma kondisinya beda itu aja nah yang satu sering dibuka yang satu nggak pernah dibuka nah maka dekat mahar nggak dapat sinyal Alhamdulillah selamat ya nggak dengar macam-macam nggak -macam, lihat macam-macam nggak baca macam-macam nah kawan bid'ien rahimani warahimakumullah ya saya katakan bahwa tinggal di dekat manba' al-'ilm, sumber ilmu, semacam pondok pesantren itu adalah barokah. Maka jangan disia-siakan. Ya, yeah, jangan disia-siakan. Barangkali kesempatan ini kita enggak tahu sampai kapan kita bisa tinggal dekat ma'had. Kita enggak bisa menjamin. Yeah, siapa yang tahu nasib kita ke depan? Barangkali ada sesuatu yang terjadi pada kita atau pada keluarga kita yang mengharuskan kita pindah dari dekat ma'had. Ya enggak? Tidak ada yang bisa menjamin dirinya Wah saya tidak mungkin lah pindah dari mahat Sudah beli tanah, sudah beli rumah Ya saya sudah beranak pindah <laughs> Meskipun sudah beranak pindah di situ, Ya ada sebabnya Allah takdirkan Mungkin untuk pindah nah, Manfaatkan kesempatan ini Ya, Suatu kerugian Tinggal di dekat mahat Bertetangga dengan kondok pasantren Tapi kita tidak mendapatkan Barokah ilmu Ya tinggalnya saja dekat pondok pesantren tapi enggak pernah ngaji. Di mana itu? Di mana tinggalnya ya? Wah, nah tinggalnya di sana pondok pesantren. Pondok pesantren mana itu? Kalau Madinah. Masya Allah Bahkan ya, tuh sering ngaji juga. <laughs> nah, ini kan kontradiktif namanya. Ya, eh, ini kontradiktif. Nah, ini Disebut dengan mahrum at taufik, mahrum at taufik orang yang terhalangi dari taufik Allah Azza Wajalla. Yes. Bayangkan para penuntut ilmu datang dari tempat yang jauh, yes. ada yang menyeberang pulau yes. untuk sampai ke pondok pesantren, yes. ke sumbernya ilmu yang di situ diajarkan ilmu kita sunnah. Nah kita yang di sebelah pondok pesantren. Kok malah tidak memperhatikan ilmu Ini kerugian besar Wallahi kerugian besar Yang suatu saat Kita pasti menyesalinya ya. Kalau tidak di dunia Maka Di akhirat. Akhir. Ketika kita sangat Membutuhkan kebaikan-kebaikan Di sisi Allah Azza wa Jal Yang bisa menjadi penyelamat kita di hadapan Allah di Disanalah akan datang penyesalan itu Nah Maka manfaatkan kesempatan kita berada di pondok pesantren belajar, kemudian beramal dengan sunnah Rasulullah s.a.w. Ini adalah momentum yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita bisa hidup di lingkungan ilmu. Hidup di lingkungan ilmu. Sementara kebanyakan manusia, mereka hidup di lingkungan yang jauh dari ilmu. Orang yang jauh dari ilmu, kehidupannya yang jauh dari ilmu, dan tempat ilmu, kemungkinan hidayahnya lebih lebih besar atau lebih kecil bisa jadi lebih kecil karena dia jauh dari sumber hidayah yaitu ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya saya sering geleng-geleng kepala kalau dengar ada ekwan tinggalnya dekat pondok pesantren tapi nggak pernah ngaji min aja hidup dunia termasuk keanehan dunia yang perlu dicatat untuk nomor yang kesekian, nomor berapa segala? Nah, salah satunya ini, ada orang tinggal dekat pondok pesantren tapi nggak pernah ngaji. Ya. Terus untuk apa dia tinggal dekat pondok pesantren? Ya. Nah, khairatillah, rahimahni wa rahimakumullah. Jadi alhamdulillah ya, Allah beri kita bertetangga dengan pondok pesantren itu adalah barokah dari Allah azza wa wajall yang tidak semua orang dimudahkan oleh Allah. Banyak orang-orang di sana yang di luar sana ekuan ekuan kita, ya, bahkan mungkin dari kalangan manusia awam menginginkan dia hidup dekat pondok pesantren, tapi Allah tidak mudahkan. Ya. Sering ada yang ee, menghubungi, ya, mengatakan Ustadz, anda pingin tinggal dekat pondok pesantren, tapi masalahnya begini begini begini. Ada yang masalahnya karena keluarga, ada yang masalahnya karena usaha. Ada yang masalahnya, karena anak macam-macam. banyak orang yang Kepingin tinggal dekat pondok pesantren Untuk apa mereka Kepingin tinggal dekat pondok pesantren Apa karena di pondok pesantren itu ada makanan enak Kan enggak Ada pembagian hadiah Hah? Sering bagi-bagi bonus Kan enggak juga ya. Kenapa? Ya karena ingin ilmu di disini ya. Ada ilmu yang disampaikan Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah keutamaan seorang yang bertetangga dengan pondok pesantren. Ya, pintu kebaikan itu terbuka lebar besar di hadapannya. Dia ingin berbuat baik apa saja, ada tempatnya, ada fasilitasnya. Pondok pesantren yang menyediakan. Ya, dan lebih mudah untuk mengamalkan. sunnah Kalau kita berada di tengah masyarakat umum, tetangga-tetangga kita yang tidak iltizam dengan agama Allah Azza Wajalla, itu melemahkan semangat kita juga untuk beragama ya melemahkan semangat kita untuk beragama. Nah, setiap hari pergaulan kita, keluar masuknya kita dengan orang-orang yang tidak iltizam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan mereka tidak ada kaitannya dengan agama. Ya, pergaulan mereka jauh dari agama. Acara-acara mereka jauh dari agama, bahkan banyak maksiatnya. Apa itu tidak berpengaruh kepada hati kita dan semangat kita di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla? Ya Alhamdulillah kalau kita bisa selamat, ya, diselamatkan oleh Allah sehingga kita bisa menjaga keimanan. Tapi butuh perjuangan yang hebat untuk menjaga keimanan ketika kita tinggal di lingkungan dengan tetangga-tetangga yang tidak perhatian kepada agama Allah Azza Wajalla. Sementara kalau kita di pondok pesantren tidak demikian. Ya. Kondisi pondok pesantren mendukung kita untuk punya semangat besar. Di dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengamalkan sunnah Rasulullah Salallahu alaihi wa ala alihi Wassalam Apalagi Di pondok pesantren itu ada Orang-orang yang berilmu Ustaz-ustaz kita, kita punya masalah Kita punya problem Kita punya pertanyaan tentang hukum-hukum agama Dengan mudah kita Bertanya ya, Kita bisa bertanya Kita bisa Mendapatkan pengarahan Kita bisa mendapatkan Nasihat lah kalau kita jauh bagaimana Tentu tidak akan semudah itu ya, Tentu tidak akan Semudah hal itu Nah lebih utamanya lagi Tentu kalau kita bisa tinggal Di lingkungannya para Ulama Di tempatnya ulama Wah lebih luar biasa lagi Oke Nah Dan apa barokahnya tidak teringat karena tentunya para ulama itu jauh lebih soleh lebih berilmu dari kita kita yang ada di Indonesia ini dari kalangan asatidha kita ya kan nah maka itu adalah barokah poi maka kalau ada orang sampai diusir dari tempatnya ulama wah keterlaluan hah lu iya nggak nggak keterlaluan itu ya akhir ada orang diusir dari tempatnya ulama pun perpaluan. Ya. Sudah katanya apa? Kabir alaihi arba'an. Takbir 4 kali sudah. Ya. dianggap seperti jenazah. Nah, ya tempat ulama itu penuh dengan barokah, penuh dengan kebaikan. Meskipun tidak ada yang sempurna. Saya katakan sekali lagi, di manapun kita tidak akan menemui kesempurnaan. Ya. Kalau niat kita ingin mencari kekurangan Kita tidak akan pernah menemui Kesempurnaan Pastilah manusia itu ada kekurangannya Ada kelemahannya, ada kekhilafannya Siapapun dia Tidak ada orang yang benar terus Baik terus, sempurna Tanpa ada celah sedikit pun Yang seperti itu hanya Allah Yang mahasempurna Dari segala sisi-nya Tanpa ada kekurangan, tanpa ada aif, tanpa ada kejelekan tapi kalau niat kita adalah ingin mendapatkan barokah, ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu, ya, mengambil manfaat, mengambil faedah, maka tempat ulama itu banyak sekali. Kita bisa belajar bukan hanya dari keilmuan yang mereka punya, kita bisa belajar dari akhlak mereka, dari adab mereka, dari sikap mereka. Nah, Karena mereka adalah orang-orang yang jauh terbimbing dengan baik, Karena keilmuan yang mereka punya tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita bisa tinggal di lingkungan para ulama, bertetangga dengan para ulama itu luar biasa. Dan orang yang terusir dari tempatnya ulama, saya ulangi sekali lagi, terlaluan. Eh, nah, nemun berarti sudah itu. Bayit, huwani siddin rahimani warahimakumullah. Uh, di bagian terakhir dari masalah bertetangga ini saya akan bacakan ucapan Al-Imam Az-Zahabi Rahimahullah Atau petikan-petikan dari ucapan Al-Imam Az-Zahabi Rahimahullah Di dalam kitabnya Hukum Kuljar, hak-hak tetangga Karena di sini beliau akan mengarahkan kita dalam bersikap kepada tetangga kita dengan berbagai jenisnya Kata beliau Perhatikan ini kata beliau idza al jaru sahibat kabiratil fala yakhlu illa an yakuna mutasattiran biha wa yughliqu babahu alayhi falyu'rad anhu wa yataghafal anhu wa in amkana ay yamsahahu fi Kata beliau Tetangga itu jika dia adalah seorang pelaku dosa besar ya, maka yang saya katakan ini pelajaran penting bagaimana sikap kita yang pas sesuai dengan sunnah Rasulullah salallahu anehi wa bimbingan para ulama di dalam kita bertetangga kata beliau, kalau tetangga kita adalah seorang pelaku dosa besar maka kondisinya tidak terlepas dari beberapa hal ya. bisa jadi kata beliau, dia adalah seorang yang menyembunyikan dosa-dosanya dan menutup pintu atasnya maka orang yang seperti ini ya, yuk orang anggu kita berpaling daripadanya yuto gawal kita lalai daripadanya ya dianggap seperti nggak ada seperti dia tidak berbuat artinya kalau dia memang menyembunyikan perbuatan dosanya ya, kita berpaling daripadanya Ya. Wain am karena kalau memang memungkinkan maka dia menasehatinya secara rahasia ya, dan memperingatkannya maka itulah yang baik kata beliau. Nah kalau kita tahu bahwa dia berbuat maksiat tapi ternyata maksiatnya itu dia tidak gembar-gembor kesana kemari dia malu untuk menunjukkan maksiatnya dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Kalau enggak memungkinkan ya sudah tutup mata saja itu artinya itu anhu tutup mata tuh, ya kita berpaling daripadanya itu ya, sudah bias, ya. karena kita nggak mampu untuk tidak memungkinkan untuk menasehatinya. Tapi kalau kita mampu kita bisa untuk memberi nasihat kepadanya itu yang baik kata beliau. Fahasan, ya. nasihat dia secara sir, secara rahasia antara kita dengan dirinya. Wa inka namu takwahiran fiske. Kalau dia seorang yang menampakkan kefasikannya, kemaksiatannya. Bagaimana sikap kita? Kata beliau mitr, maka sintau murabbin seperti seorang uh, penarik pajak. Ya, mukas itu penarik pajak. Nah, apa ya, pegawai pajak mungkin. Nah, karena pajak itu tidak ada dalam syariat akan sebagian ulama membinahkannya. Itu mengambil harta manusia dengan cara yang batir. Aum nah, Rabin. Atau dia seorang pelaku riba. Rentenir misalnya. Ini kan gak mungkin dia sembunyi-sembunyi. Rentenir kok sembunyi. Yang sembunyi itu yang punya? Yang punya hutan. Sembunyi dari rentenir. lah rentenirnya petentang-petenteng mesti dia. Nah. Fatah juruhu hajran jamilah Nah kalau orangnya seperti itu Orang yang menampakkan kefasikannya Secara nyata-nyata Secara nyata, secara jelas Dia tidak malu dengan kefasikannya Sehingga dia tidak sembunyikan Maka engkau hajar, Yang engkau menjauh darinya Dengan cara yang baik Hajran jamilah Menjauh darinya Memboikotnya dengan cara yang Baik Nah Wakaidha in tarikan bis-salat fi minal awqat. Demikian pula kalau dia orang yang meninggalkan salat dalam banyak waktu. Artinya jarang salat dia. Famurhu bil ma'ruf. Perintahkan dia dengan cara yang baik. Wanha 'anil munkar. Perintahkan dia dengan kebaikan, larang dia dari kemungkaran. Marratan ba'da ukra. Ya, berulang-ulang kali. kalau dia belum dengar, nasihati lagi. Kalau dia belum dengar, nasihati lagi. Belum dengar juga, nasihati lagi. Nasihati lagi, nasihati lagi. Jadi ada semacam nasihat yang kita berikan dari waktu ke waktu. Nah, Dengan cara yang baik. Jangan diam. Kalau kita dapat kesempatan untuk menyampaikan nasihat kepadanya, kita jangan diam. Kalau dia adalah tetangga kita, perintahkan dia kepada yang ma'ruf, larang dia daripada yang Mungkar. Maka ini membutuhkan kita punya keakraban dengan dia Ya kan Mana mungkin kalau kita tidak akrab Kita tidak mendekati dia Tidak membuka diri kepadanya Tiba-tiba kita menegurnya Ya marah dia ya, Ada apa kamu urus-urus permasalahan saya Ya urus dirimu sendiri ya. Nah Maka Kalau memang kita melihatnya seperti itu Kita butuh membuka hubungan dengannya Membuka diri Ya buka uh, pembicaraan dengan cara yang baik. Setelah kita bisa mendekatinya, baru kita sampaikan nasihat-nasihat itu. Nah, ini akan lebih mudah dan akan lebih mungkin untuk diterima karena adanya apa? keakraban itu tadi. Nah. Baik, la'alla hu ayar'a wa yahsul lahu intifa'u bil hijrah. Barangkali kata beliau dengan adanya kita menjauh darinya, dia akan mendapatkan pelajaran. Ya, menjadi mendapatkan peringatan. Min ghairi antak to'a'an hu Artinya engkau menjauh darinya dengan cara yang baik. Ya, tapi kalau ada kesempatan nasihat, nasihati dia. Nah, Ajar bicara dia dengan cara yang baik. Nah, Maka seperti yang saya katakan tadi. Ya, mungkin kita butuh apa? membuka diri kepadanya, buka komunikasi, supaya kita bisa menyampaikan nasihat kepadanya. Kalau memang itu memungkinkan, lakukan. Tanpa kita harus ikut dalam maksiatnya tentunya. Ya. Jangan ikut-ikutan, misalnya kita ikut dulu main gaplek sama dia supaya bisa <guluh> memberikan nasihat untuk eh, sholat, ya, sambil gaplean. Jangan, tidak. Yang maksiat tidak kita ikuti. Ya. Membuka komunikasi banyak caranya ya, dengan hal-hal yang mubah, nanti ajak makan, ya ayo keluar yuk, tak ajak makan, ya makan situ ada mie goreng, wah enak banget, nah, langganan saya tak bayar iwis gitu, nah, atau diundang ke rumah makan, atau apalah caranya sehingga kita bisa membangun komunikasi dan menyampaikan apa nasihat. Ya kalau dia marah sabar. Oh, ternyata kamu ada maunya ya ngajak-ngajak saya. Hah, ternyata mau bilang ini. Ya enggak apa-apa, sabar. Fayd. Nah, lain kali kalau ada kesempatan lagi, sampaikan lagi nasihat seperti itu. Ya, tapi secara dasarnya, secara umum engkau tidak terlibat dengan kehidupannya, dengan pergaulannya. Bila dia seorang yang benar-benar Menampakkan kemaksiatannya dan tidak malu Dengan kemaksiatannya nah, nah ini ada hal yang perlu diingat Dari penjelasan Al-Imam Az Zahabi Rahimahullah kata beliau Maka barangkali dia mendapatkan Kemanfaatan dengan engkau Menjauh darinya Min ghairi Antak to'a'an hukalamak Wasalamak wahadiyatak Tanpa engkau Harus memutuskan Pembicaraanmu darinya tanpa engkau harus memutus salammu darinya, tanpa engkau memutus hadiahmu darinya. Itu. Bukan berarti kemudian خلاص, boekot, boekot. Selesai. Kemudian kita kayak patung begitu. Enggak salam, enggak bicara, enggak apa, enggak noleh. Ya. Nah. Sehingga menjadi fitnah di kenal masyarakat. Ini orang kok seperti patung, seperti robot. Ya enggak salam bah bicara matung ya, diam saja jalan main asal terobos sana terobos sini akan jadi fitnah makanya kata Al Imam al zahabi rahimahullah tinggalkan dia tapi dengan hajran jami'a dengan cara yang baik alhamdulillahnya ini yang ngomong yang bicara Al Imam al zahabi ya kalau dari ucapan saya mungkin saya sudah dihisbikan ini ya mungkin sudah ada yang menuduhnya sebagai Mumayye, katanya. Ya. Orang yang tidak punya manhaj Atoy. Ini kata Al-Imam Zahabi rahimahullah nah, Tanpa engkau memutus Pembicaraan darinya, memutus salammu darinya Dan tanpa engkau memutus Hadiahmu kepadanya nah, ini, Engkau tidak terlibat dalam pergaulannya Dalam kehidupannya, engkau menjauh Tapi Kalau ada kesempatan engkau menjalin komunikasi Komunikasi ya, Supaya engkau bisa menampai, menyampaikan Nasihat kalau bertemu, tetap salam. Kalau dia mengucapkan salam, tetap dijawab. Ya? Dan kalau ada kesempatan untuk memberikan hadiah, sampaikan hadiah kepadanya. Fa'im ra'itahu mutamarridan, a'fiyan ba'idan minal khair. Kalau memang kau melihatnya seorang yang membangkan, beranggel, ya? dan jauh dari kebaikan, fa'arif ya? an'ku. Berpalinglah kalau begitu daripadanya. Wajhat anta tahawwala minjiwarih dan berupayalah menjauh pindah dari bertetangga dengannya kalau memang orangnya itu bandel ya enggak bisa dikasih tahu ya, kemudian orangnya memang jahat ya pindahlah enggak usah bertetangga dengan dia cari rumah yang lain pindah nah ini kata beliau faqad taqaddama annabiy sallallahu alaihi wasallam ta'awwada min jaris su fi daril qamah telah lalu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari tetangga yang jelek di negeri domisili ini yaitu dunia fa in kana al jar dayutan aw qalila al harimuhu ala ghairi al tariq al mustaqim fatahawwal anhu aw fajhat alla yu'zu zawjatak fa fi dhalika fasadan kathiran wa khaf ala nafsika al iskina wala tadkhul manzilahu waqaful wazb بكل mumkin kalau tetangga kita ini seorang dayyut apa artinya dayyut hmm yang membiarkan wanitanya berbuat maksiat tidak menegurnya tidak mengarahkannya tidak punya girah terhadap wanitanya terhadap istrinya terhadap anak wanitanya dia biarkan begitu saja nah dia biarkan bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya dia biarkan membuka auratnya. Ya, ini zay. Au qalilul ghira atau dia orang yang sedikit, sedikit kecemburuannya kepada wanita-wanita yang berada di di bawah tanggung jawabnya tadi. Au harimuhu ala ghairis sariqil mustaqim atau istrinya tidak berada di atas jalan yang lurus. Ya. istrinya ini bukan wanita yang multazimah yang berpegang dengan agama secara baik ya anhu maka berupayalah untuk berpaling daripadanya ya, menjauh daripadanya au fajhad alla yu'dzu zaujatak atau berupayalah jangan sampai mereka itu mengganggu istrimu apalagi merusak istrimu ya punya tetangga seperti itu naudzubillah ya istrinya anak-anak wanitanya atau saudara wanitanya ya enggak ada yang nusuk amurat bahkan wal ina dzillah di beberapa tempat populer wanita-wanita itu pakai celana pendek keluar rumah. Iya enggak? Nah. Nah, ini tetangga yang subhanallah, yuzzi. Ya mengganggu sekali. Nah. Sehingga merusak keimanan kita. Kata beliau berupayalah menjauh daripadanya. Dan berupayalah untuk mereka jangan sampai mengganggu menyakiti istrimu apalagi merusak istrimu ikut-ikutan seperti itu. fa inna fi dzalika dan kathira karena hal itu mengandung kerusakan yang banyak. Waqaf ala nafsikal miskinah dan khawatirkan dirimu yang miskin ini, yang perlu dikasihani ini. Karena tetanggamu punya istri yang tidak beragama dengan baik. Ya. Keluyuran kesana kemari, dia nutup aurat cekeka cekeke. ya, Sembarangan bicara dengan laki-laki Yang bukan mahrumnya Wali'in adzubillah bahkan mungkin menggoda ya, Terkadang sebagian wanita Yang jelek itu tahu kita Iltizam dengan sunnah Seperti ini malah menggodain Ya Dia tahu jenggotan digodain Memang sengaja dia Nah justru karena jenggotan digodain Nga'udzubillah Nah maka kata beliau khawatirkan dirimu ya, miskinah kalau engkau mendapatkan tetangga seperti itu. Walata dekhol manzilahu. Jangan kau masuk ke rumahnya. Kalau memang keluarga wanita-wanitanya. Dalam keadaan tidak istiqomah di atas agama. Ya jangan masuk ke dalam rumahnya. Waqta'il wud bikulli mungkin. Kutuskan hubungan kasih sayang dengan segala yang memungkinkan. Artinya enggak usah jalin. Apa? Kedekatan sudah. Karena akan membahayakanmu. Wa'ilam ya. takbal minni. Rupama حصل lak hawa wa kalau engkau tidak mau dengar nasihatku ini kata Imam Zahabi barangkali engkau akan tertimpa oleh hawa nafsu dan ketamakan kepada dunia wa ghalibta 'ala nafsik dan engkau akan dikalahkan oleh dirimu atau ibnik atau dikalahkan oleh anakmu au khadimik atau pembantumu au ukhtik atau saudara wanitamu nah, nanti ada Orang-orang yang di dekatmu bisa membuatmu terfitnah, karena mereka sudah rusak, disebabkan oleh tetangga yang rusak. Sedikit kita lanjutkan. Wa in al zanta hum bi tawwili an jiwaat fa fa an bilutfin wa bi wa bi rohba. Bila engkau tetap bersama mereka yang bertetangga dengan mereka maka berupayalah untuk menjauh ya, dari tetanggamu itu. Ya. Fapaan bilut, perbuatlah hal itu dengan cara yang lembut, jangan apa, ekstrim, lakukan dengan trik-trik yang bagus, bermain cantik istilahnya. Nah, wabirahqbatin ya. wabirahbah dengan motivasi dan dengan rasa takut motivasi kepada kebaikan dan rasa takut daripada keburukan. Oke, ini beberapa nasihat dari al Imam Az Zuhabi Rahimahullahu taala. Kita cukupkan dulu, InsyaAllah kita lanjutkan Mbak Daliya sedikit, kemudian kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah hadir di sini atau pertanyaan yang akan menyusul kemudian. Wallahu a'lam, wabil lahitaufik. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Hamdan, Kafiran, Tayyiban, Mubarakan, Fih Kama Yahibu Rabbuna wa Yirada Asyalu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma kemudian al imam az-zahabi rahimahullah melanjutkan fa in kana jarru karawfiyan aw sahib bid'atin kabirah fa in qadarta ala ta'limihi jika tetanggamu itu adalah seorang rafizi syiah rafidah atau seorang ahli bid'ah yang besar Maksudnya bidahnya itu mengkafirkan, mengeluarkannya dari Islam. Fain kadastra ala taqlimihi wahidayati fajhat. Kalau engkau mampu untuk mengajarinya dan mengarahkannya, memberi petunjuk kepadanya, maka berupayalah. Kalau mampu. Ya. Wain ajasta fanjame anhu, walat wadhu, walat safihi. Walau takunlah mu sadikan, walau muasiran, وتحول بك أولا. Jika engkau tidak mampu, maka hendaknya engkau menahan diri daripadanya, ya. dan tidak membangun kecintaan kepadanya, ya. dan tidak bergaul dengannya, tidak pula berteman bersamanya, tidak pula berinteraksi dengannya. Dan kalau engkau pindah itu lebih utama ya, Kalau engkau pindah Itu lebih utama Kalau dia adalah seorang ahli bid'ah ah, Yang bid'ahnya adalah Mengkafirkan Taufiri Atau jahmi ya Maka Bersikap yang demikian Kalau mampu nasihati dia Arahkan dia Beri dia petunjuk Kalau tidak mampu tahan diri menjauh, Jangan membangun rasa cinta kepadanya Nah Jangan bergaul, jangan berinteraksi, dan kalau engkau pindah itu lebih utama Fainkanah jaru kaya hudiyan atau nasraniyan, fiddar atau fisuq atau fil bustan, fajawirhu bil ma'roof, walatu'zhihi. Jika tetanggamu seorang Yahudi atau Nasrani, apakah itu tetangga di dekat rumah, atau di pasar, atau di kebun? Ya. Maka bertetanggalah dengannya dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Jangan menyakiti dia, jangan mengganggu dia. Fajawirhu bil ma'ruf. Ya, bertetanggalah bersamanya dengan yang ma'ruf dan jangan menyakiti atau mengganggunya. Nah. Yang paling penting itu, ya, tidak menyakiti, tidak mengganggu. Baik bertetangga dengan cara yang baik. Fa'amma man ja'ala ijabata da'watihin daidanu wa asharahum wa basathahum fa inna imanahu yariq. Adapun orang yang menjadikan menyambut undangan mereka sebagai slogannya, kemudian bergaul bersama mereka, ya. membuka diri secara luas kepada mereka, maka orang ini imannya akan menipis. Jadi bukan berarti kemudian bergaul, kemudian apa? membuka diri secara sebebas-bebasnya bersama mereka. Tidak. Engkau bergaul dengan cara yang baik itu, engkau tidak menyakitinya, engkau tidak mengganggunya. Begitu. Bukan kemudian membuka diri, bergaul secara bebas dengannya. Bukan. Karena hal ini akan membuat imanmu menjadi lemah, kata beliau. Wa Allah ta'ala. La tajid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaddu namman haaddallaha wa rasulahu walau kanu abaahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min tidangkau tidangkau dapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai saling mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya meskipun mereka itu adalah bapaknya sendiri Saudaranya sendiri, keluarganya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan di dalam hati mereka keimanan, dan Allah kuatkan mereka dengan roh daripadanya. Ayat ini dalam surah Al-Mujadalah ayat yang kedua puluh dua. Namun, fa'inin wabah ilajwari taunuqarabataka auzarahimaka, fathahqhu atad kalau tergabung kepada kondisinya sebagai tetanggamu bahwa dia juga adalah kerabatmu atau zawi rahimmu ya maka haknya kepadamu lebih kuat lagi karena dia bukan hanya sekedar tetangga tetapi tetangga dan kerabat nah wa kadha in kana ahadu abawika zimmiyan طيب jadi Meskipun dia kafir, ada hak tetangga yang harus kita penuhi. Apa itu? Jangan menyakiti, jangan mengganggunya. Tawid, kemudian meskipun dia kafir, tapi ternyata dia adalah kerabatmu, masih familimu, maka tentu lebih kuat lagi haknya kepadamu. Dia bukan hanya sekedar tetangga, tapi juga kerabat meskipun dia kafir. Walaupun tentunya tidak seperti tetangga yang muslim dan juga kerabat family kita. Ya, kalau dia Muslim, ya, tetangga kita, kemudian dia Muslim, kemudian dia juga kerabat kita, ya lebih lagi. Maka seperti yang sudah kita jelaskan di awal, masing-masingnya mempunyai tingkatan. Semakin dia mempunyai kelebihan yang menjadi keistimewaannya, maka haknya sebagai tetangga akan lebih kuat untuk kita penuhi. Wakada inkana ahadu abawai kazimiyan fa innalil abawaini walirahimi haqqan faqa huquqil jar fa atikulladzi haqqan haqqahu demikian pula kalau salah satu dari kedua orang tua kedua orang tuamu adalah seorang kafir zimmi ya. maka kedua orang tua kerabat mempunyai hak di atas hak sekedar sebagai tetangga maka berikanlah setiap orang yang punya hak itu akan haknya nah kemudian kata beliau wa kadzaradussalam fala tad'a ahadan min ha'ula'i bisalamin aslan demikian pula membalas salam jangan engkau memulai kepada salah seorang di antara mereka dengan mengucapkan salam sama sekali kalau dia seorang yang kafir yahudi ataupun nasrani meskipun dia tetanggamu meskipun dia kerabatmu ya maka jangan memulainya dengan salam wa ida sallama ahadun minhum Aneka kalau ada salah seorang di antara mereka yang mengucapkan salam kepadamu, fakul wa aneikum. Jawabannya hanya di situ, wa aneikum, cukup. Karena itu yang diajarkan oleh oleh Nabi saw. Sebab dia seorang yang kafir, ya, Yahudi ataupun Nasrani. Nah. Kemudian kata beliau, amn kafasbah tawa kafan syaita. Adapun ucapan Bagaimana engkau di pagi hari ini? Bagaimana kondisimu di sore hari ini? Fahadalah bak sadhihi, maka ini tidak mengapa. Jadi kalau ketemu, gimana kabarnya? Kita memulai untuk menyapanya dengan kalimat selain salam, maka tidak mengapa kata beliau. Ya, apa kabarnya? Ya, gimana bisnisnya sekarang? Labas. Ya, meskipun kita yang memulainya, tapi kalau salam, jangan memulai. Kalau dia mengucapkan, jawablah. Wa aneikum. Wa yakul minhu bighir israfin, walla mubalaghatin firad. Ya. Dan hendaklah dia mengucapkan dari hal itu tanpa secara berlebihan di dalam membalasnya, menanggapinya. Ya, sekedar bahasa basi saja. Sekedar bahasa basi saja, tidak berlebihan, ya, tidak menunjukkan keakraban. Karena itu akan membawa kepada Al-Wud, Al-Mahabbah Yang tidak semestinya kita berikan kepada seorang yang kafir meskipun dia adalah kerabat kita Nah Maka ini batasan-batasan yang harus dijaga Tetap kita boleh menegur Boleh menyapa Bahkan menjawab salamnya dengan Wa'anaikum Tapi ala kadarnya saja Nah Allah Taala Allah Taala berfirman: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون عذلة على المؤمنين أجزت النعمة الكثيرة Misalnya Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka, yang Dia mencintai mereka dan mereka mencintainya mereka saling merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman dan tegas kepada orang-orang yang kafir dalam surah Al Maidah ayat yang ke lima puluh empat. Al Mu'min ya tawal um wa Mu'minin wa yatazallal lahum wa yata'azzaz 'an al-kafirin wa la yatghallal lahum seorang mukmin akan saling merendahkan diri kepada kaum mukminin ya dan akan bersikap tegas kepada orang-orang kafir dan tidaklah dia tersesat terhadap mereka takziman bi islam semua ini karena dalam rangka mengagungkan kehormatan islam wa memuliakan agama min ghairi an tuziihum wala kama tawaddul muslim tanpa engkau harus menyakiti dan mengganggu mereka dan tanpa pula engkau mencintai mereka sebagaimana engkau mencintai seorang muslim. Jadi pertengahan tidak mengganggu, tidak menyakiti tapi tidak pula mencintai. Ini kalau tetanggamu adalah seorang yang kafir. Nah bagaimana kalau dia seorang ahli bid'ah tapi bid'ahnya tidak mengkafirkan kalau bid'ahnya mengkafirkan tadi sudah ya ini kita menjauhkan diri daripadanya, kalau bisa menasehati menasehati, mengajak dia kepada hidayah. kalau tidak mampu maka kita berpaling daripadanya, menjauhkan diri daripadanya, tidak membuka ruang untuk menunjukkan kedekatan, karena dia pada hakikatnya adalah seorang yang kafir bagaimana kalau bidaahnya gheru mukaffirah sama kalau kita mampu menasihatinya mampu mengarahkannya mampu e, mengajaknya kepada dakwah yang hak maka itu kita lakukan ya. kalau kita bisa memberi hidayah kepada orang kenapa tidak kenapa harus menutup diri kenapa menjauh daripadanya ya. kalau itu memungkinkan Nah, ingat kalau itu memungkinkan dan engkau mampu. Tapi kalau tidak, maka menjauhlah darinya. Dengan cara yang baik. Menjauhlah darinya dari cara yang baik. Nah. Dan kalau sikapmu yang berlebihan, sikapmu yang ekstrem itu akan membawa kepada fitnah kepada masyarakatmu, kepada dakwahmu. Maka hendaknya engkau menghindar daripadanya dengan cara yang baik ya, Tetap engkau jawab salamnya Karena dia juga seorang muslim Apalagi kalau bayi itu tidak berpengaruh ya, Engkau menjawab salam atau tidak menjawab salam Tidak ada pengaruhnya bagi dia nah, Bahkan apabila bisa menimbulkan fitnah Maka sebaiknya engkau mencari sikap yang bijak Nah Dan demikianlah Segala sesuatu yang terkait dengan interaksi Kepada manusia Dibangun di atas maslahat dan menghindarkan Mafsadat Bukan yang penting Harus begini Yang penting boykot Mengawur boykot okay? nah, Sikapnya ngawur yang penting boykot katanya Hajar Hajar Hajar apa hajar itu apa bekor dia sehingga seperti jajan di pasaran murah sekali enggak ada nilainya ya. apalagi di tengah masyarakat yang tidak mengenal sunnah apalagi yang dakwah bidah di situ kuat enggak ada pengaruhnya engkau bekor atau engkau tidak bekor malah engkau yang diboekot ya malah engkau yang diboekot malah engkau yang ditakjid yang diberi pelajaran oleh mereka karena engkau lemah Apakah suatu hal yang hikmah engkau menerapkan boikot itu? Nah, kalau oh katanya itu ibadah, baik ibadah, engkau menjauh dengan cara yang baik, engkau tegakkan ibadahmu kepada Allah tanpa harus menimbulkan fitnah dengan sikapmu yang sembrono. Oleh karena itu, Khawani Fidyl rahimahni wa rahimakumullah, ya di dalam Uh, sikap para ulama Mereka mengajarkan kepada kita Untuk bersikap dengan cara yang Hikmah Bahkan Allah Azza wa Jal Menyebutkan di dalam Al-Quran Udu'u ila sabi rabbika Bil hikmati Wal mawa'idzatil hasanah Wajadilhum billati Hiya ahsan Nah oh, Hikmah itu harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Taib Ya memang hikmah itu harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Apakah orang yang tidak menerapkan boykot di saat kelemahan, di saat tidak adanya maslahat yang besar, ya dia menelisih alkitab us sunnah? Ya. Ka'ab bin Malik ketika di oleh Nabi saw kondisinya bagaimana? Karena boykot Nabi itu dalam keadaan maslahatnya besar berpengaruh kepada Kebaikan Kaab bin Malik menguji kejujuran imannya, kejujurannya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syekh Al Albani Rahimahullah beliau mengingatkan kita di dalam salah satu kasat beliau untuk kita tidak menambahi beratnya muatan dakwah ini dengan beratnya sikap kita, yang dengannya kita mengumpulkan dua hal yang berat. Beratnya dakwah ini, karena al-fatih itu sendiri berat, ya. Yeah. Punya koswa. Ada unsur yang berat bagi manusia, keras bagi manusia. Karena dia memisahkan antara Al-Haq dengan Al-Batil. Antara Ahlul Haq dengan Ahlul Batil. Sehingga dipisahkan antara seorang bapak dari seorang anak. Dari seorang uh, suami. Ya, seorang suami dari seorang istri. Ketika terpisah oleh pemisahan antara Al-Haq dan Batil. Satu muslim, satu kafir atau yang selanjutnya ini ahlul hak, ini ahlul batil. Dia berat. Islam ini ajarannya sesuatu yang fihi koswa. Ada unsur kerasnya. Karena enggak mudah diamalkan oleh manusia. Kalau kita tambahi dengan sikap kita yang keras, kata beliau najma baina qaswatain. Kita kumpulkan antara dua yang keras, dua yang berat. Nah, sampai beliau mengatakan zaman kita ini adalah zaman ghurba. Zaman keterasingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan zaman kuatnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana di masa assalaf sehingga bukan masanya kita sekarang ini kata beliau untuk berbuat al-hajar dengan seluas luasnya, ya, bukan zaman al-hajar sekarang ini. Nah, tadi membutuhkan apa? Ada Ad awak. Manusia membutuhkan dakwah. Manusia membutuhkan untuk diarahkan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan boykot, boykot, boykot, boykot. Ya. Apakah itu bermasalah atau tidak? Akhirnya apa? Ya, terjadilah apa yang terjadi? Saling gontok gontokan hajar hajaran sesama ahlu sunnah, prinsipnya sama, kitabnya sama, syekhnya ya sama, rujukannya ya sama. Belajarnya juga dulu sama Saling ketanggaan, tidak saling tegur sapa. Kenapa? Itu hisbi Seenaknya dia mengatakan Saudaranya sama ahlus sunnah itu hisbi Sehingga tidak perlu saya salami Tidak perlu dijawab salamnya Bermuka masam Abasa watawallah Bermuka masam dan berpaling Subhanallah Siapa ulama yang seperti itu? Atas syekhobi tidak seperti itu Habirukumullah Nah, Syekh Abdul ya di salah satu tanya jawabnya beliau mengarahkan bagi orang yang mampu untuk dakwah da'wah, menyebarkan damai, hatta kepada ahli ahli yang bukan orang-orang yang tidak istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Al-muhim Khwanuddin rahimani wa rahimakumullah hak tetangga mempunyai perhatian yang besar di dalam Islam sehingga tidak sepantasnya untuk kita mengabaikannya. Nah, wabillah alamissalam kita cukupkan dulu materinya sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, apakah sesama ahlu sunnah salafi yang saling bertetangga bisa terancam tidak masuk surga ketika saling berselisih dan tidak mau akur? Ya bisa, kenapa tidak? Emang kalau kita sudah mengaku salafi, ya kan pakai koplo putih, jubah putih, ah, kemudian ngaji kitab tauhid, wah sudah, berarti kita sudah dapat tiket ke dalam surga? Nggak, siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang jamin surga? Ya, nggak ada seorang pun yang bisa menjamin untuk bisa masuk ke dalam surga, sehingga. Patokan kita adalah Kitabullah dan Sunnah. Semuanya harus kita sesuaikan dengan Kitabullah dan Sunnah. Kalau kita benar-benar seorang salafi Sunni, ya bertetanggalah sesuai Sunnah Rasulullah Sallam Sallam. Nah, karena yang namanya agama itu bukan satu sisi saja, agama itu dalam segala aspeknya, dalam segala masalahnya, mau masalah akhlak, adab, ibadah, akidah, manhaj, ya. Okay semuanya termasuk diantaranya dalam hal dalam hal apa? bertetangga. Sesama muslim saja kata Nabi alaihi salatu wasalam ya, la yahzuru akhahum almuslim fauqa thalath, tidak boleh dia berpaling, memboikot saudaranya yang muslim di atas 3 hari. Ya, kalau sudah di atas 3 hari hendaklah dia bertegur sapa, mengucapkan salam. Nah, bolehnya hanya 3 hari saja. Bagaimana apabila dia adalah tetangga sudah saudara sama muslim, ya kemudian sama ngaji, sama manhajnya, sama-sama mengaku ahlu sunnah, salafi, bertetangga lagi. Ya, kalau memang kita menisbatkan diri kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalahkan semua kepentingan kepentingan pribadi kita, gengsi kita, harga diri kita, ya kemudian Marilah kita menjalin ukuah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bertetanggalah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau memulai untuk perbaikan, InsyaAllah dia lebih mulia di sisi Allah Azza Wajalla. Nah, karena dia pembuka pintu kebaikan. Kita ini diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai miftahul khair membuka pintu kebaikan wa milqul syarr dan penutup pintu kejelekan keburukan. Nah. Bagaimana jika mereka beralasan ini masalah manhaj untuk menghajar ya seperti yang saya katakan tadi. Masalah manhaj yang mana? Karena gara-gara engkau melihat Sebagian manusia sebagai Hizbi Sementara saudaramu tidak Karena dia mempunyai pengetahuan yang beda denganmu Kemudian engkau tuduh juga dia Hizbi Apakah seperti itu manhad As-salat Nah masalah Mengatakan atau menilai seseorang Dengan suatu penilaian Hukum ijtihadi Bukan perkara yang kopi Nasih Bukan Sehingga kalau engkau mengharuskan orang untuk mengikuti apa pendapatmu tentang seseorang, ya, engkau harus punya wahyu dulu. Ada Qurannya, jelas. Ada Sunnahnya menyebutkan fulan itu hisbi. Ya, akhirnya sekian harokat. Nah, karena kalau dia koti nasi, tidak boleh seorang pun. Atau perkara yang mujmalah disepakati di kalangan para ulama, enggak boleh ada seorang pun yang menyidinya. Menyelisihinya berarti meninggalkan kitabullah dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah menghukum atau menilai seseorang, masalah istihadi, orang bisa benar, orang bisa salah. Jadi, maka seperti yang saya katakan tadi siang, imam sejarah tertadil mungkin salah dalam jarahnya. Nah, saya contohkan dengan Yahya bin Ma'in Yang salah ketika menilai Al-Imam al-Syafi'i rahimahullah Bahawa beliau Tidak fiqh Benarkah si Yahya bin Ma'in dalam menilai Al-Imam al-Syafi'i atau salah? Kalau kita harus mengikuti Penilaian semua imam al-Jahhutahil, Berarti kita harus ikuti nih pendapatnya Yahya bin Ma'in Gak mungkin tidak Ya tidak. Yahya bin Ma'in. Siapa yang tidak kenal? Siapa yang tidak tahu? Para ulamaul hadis, Ahlul hadis, mengerti tentang kedudukan Yahya bin Ma'in, Fil hadis. Min a'in mater jalb utaadir. Lalu bagaimana pendapatnya mengatakan al imam syafi'i laisabi tiko? Nah, kalau imam syafi'i laisabi tiko, lah kita ini gimana? Eh, syafi'i tidak tiko, lah kita. Emang? Ya, tidak ya, ada apa-apanya kan gitu. Nah. Benarkah Yahya bin Ma'in? Salah Padahal dia Imam Filjah Bustadil Makanya dikatakan oleh Imam Zahabi bahwa ini min falatat lisan Termasuk dari ketergelinciran lisan Yahya bin Ma'in Dan bahkan sampai beliau mengatakan Ini dari hawa nafsunya Dan ketaasubannya Karena Yahya bin Ma'in dikatakan Bermadhab Hanafi eh. Berarti masalahnya apa? Ijtihad kalau istihat kita bisa hanya tampakkan sisi kebenaran kepada orang yang belum tampak olehnya kebenaran itu. Nah, kalau dia mempunyai alasan lain, hujjah yang beda dengan kita, kita harus punya lapang dada. Selama prinsipnya sama di dalam mengikuti sunnah Rasulullah, berpegang kepada manhaj salah, tapi beda dalam penilaian orang ini dengan hujjah yang berbeda kita harus punya 8 dada. Karena ini masalah ijtihadi yang khilafiyah. Nah, kecuali kalau orang ini benar-benar jelas penentangannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang memang prinsip dan jelas. Bukan hasil hanya penilaian ijtihadi. Makanya masalah-masalah itu masalah-masalah detail Kalau kita yang membicarakannya umat enggak tahu mana yang benar mana yang salah. Orang-orang khusus dari kalangan ulama. Enggak semua ulama bicara masalah ini. Ulama saja enggak semuanya. Orang-orang khusus punya keahlian tertentu. Al-Jarh wa Ta'dil. Ta Itu pun disertai dengan ketakwaan yang tinggi. Karena dia berbicara tentang kehormatan manusia yang hukum asalnya kata Nabi alaihi salatu wasalam ya inna, inna uh, dima'ukum wa amwalakum wa a'radatukum haramun 'alaikum sungguhnya harta kali, darah kalian harta kalian kehormatan kalian haram atas kalian itu hukum asalnya sehingga dia harus punya ketakwaan yang tinggi untuk berbicara tentang kehormatan orang lain sehingga hanya segelintir ulama yang ahli dalam bidangnya dan dengan ketakwaan yang tinggi itu pun dia punya kemungkinan salah karena ucapannya bukan wahyu ya sehingga kita lihat dia benar apa enggak dalam ucapannya meskipun para a'ilmatul jahwatakdir ya, banyak dari ucapan mereka yang benar tentunya dalam menjarah seseorang, tapi tidak semuanya seperti itu, makanya mereka pun bertingkat-tingkat, ada yang mutasyadid ada yang mutawasid pertengahan, ada yang mutasahil bergampang-gampangan nah ini masalahnya enggak mudah, enggak, enggak se, apa, sesimpel yang kita bayangkan Nah ini sekarang Kayak apa namanya Ilmu jahw utahdir itu Kayak sudah jajanan di pasar ya, Jajanan di pasar itu ya, Murah Setiap orang membicarakannya Setiap orang jahw utahdir Kalau enggak berarti Disamakan dengan yang dijarah nah, Kalau tidak mengizbikan berarti hisbi Kalau tidak mengikuti uh, Pendapatnya berarti Hisbi ya Mutalawin, matir La ilaha illallah Nah, seperti itu ya Akhwan, padahal tidak demikian Ya, Tidak demikian Salah satu yang dikritik oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Ghussabi Hafirahullah Dari Kebitahan yang ada pada Syekh Yahya Al-Hajuri Kata beliau termasuk bidah Asriyah, bidah masa kini Yang dibawa oleh Al-Hajuri adalah dia mengilzam Orang lain untuk mengikuti Fonisnya Kepada orang-orang tertentu Yang tidak disepakati Oleh ulama Nah Dia ilzam orang lain Dia harus ikut pendapatnya Ini bid'an asriya Maka Akhwan kibdin rahimani wa rahimakumullah Ya hal-hal yang seperti ini kita hindarkan ini fitnah kita sudah mengatakan hal ini dari jauh-jauh hari ini adalah fitnah Baik, sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu, yang lainnya oh, yang mengetahui hujah atas yang tidak mengetahui siapa bilang, yang lainnya ketika memberikan rekomendasi mereka tidak mengetahui ya, itu kan menurut kamu tidak mengetahui ya. nah, ulama itu mengetahui dan tahu kondisinya, keadaannya Suhaib Al-Muhim Ini bukan bidang kita ya, Bukan bidang kita Bayangkan orang baru kenal Setahun, dua tahun, ngaji Bahkan ada yang baru yang hitung, ada yang Hitungannya baru bulanan Bahkan ada yang hitungannya baru mingguan Urusannya al-Jahud Nah, yang tadi orangnya kalem Masya Allah, ngaji paling depan Nyater ya kan? Perhatian kepada ilmu sekarang urusannya fitnah Tahdir mentahdir Tahdir mentahdir Jarah menjarah ya. Harus bicara, semua orang diomongi ya. Semua orang diomongi ya. Dalam setiap Kajian dibahas, gak peduli Mau di masjid umum, gak di masjid umum Ya Urusannya Masalah itu saja Sehingga menjadi fitnah Bagi manusia Dan ditertawakan oleh Ahlul Bid'ah, ah. ya, Ahlul Bid'ah ah sudah dapat dapat angin segar mereka sekarang. Saya katakan tadi dalam kajian pagi, Ahlul Bid'ah ah sekarang tu pakai jurusnya Tai Chi, ya, kalau kungfu itu namanya Tai Chi, ya, jurus menggunakan tenaga lawan. Ya, mereka tak perlu capek sekarang, ya nggak perlu buat fitnah banyak-banyak tentang ahlu sunnah ahlu sunnah itu sendiri sudah saling tahdid mentahdid diantara mereka nggak perlu capek mereka nonton aja sambil tahu ketahuah ya mereka gunakan jurus tai itu tadi menggunakan tenaga lawan <tuh> nah Allah luhmusa akhirnya manusia menjauh daripada sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam nah, ya banyak lah panjang ceritanya <tuh> nah dalam hal ini luar biasa. Yang penting eh kuan ti dinda himani wa Kita hendaknya lebih fokus kepada masalah-masalah yang bermanfaat untuk kita. Tinggalkan urusan-urusan yang bukan merupakan bidang kita. Tayyib. Jadi apa yang dikatakan bahwa ini karena urusan manhaj. Ya manhaj yang mana? Ya. Apa yang membedakan kamu dengan dia? Tayyib. Apa nasihat untuk keduanya supaya bisa berdamai? Ya, ingatkan kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Anhihi Wasallam. Ya. Nah, ingatkan kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Anhihi Waala Aalihi Wasallam. Apakah hal yang seperti itu diajarkan oleh beliau Anhihi Sallallahu Wasallam? Bahkan orang-orang munafik. Yang tak kalah bahayanya kepada kaum Muslimin di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibiarkan oleh beliau. Ya, bukan beliau tidak mampu untuk membunuhnya, tapi dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa? Kenapa dibiarkan orang munafik itu? Masih bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering membuat kaum Muslimin uh, dijauhkan. Dari berjihad di jalan Allah Karena ulah mereka Di belakang Nabi mereka berbisik-bisik Menghina Rasulullah SAW Bukan Nabi tidak tahu Turun wahyu kepadanya Tapi dibiarkan oleh Nabi SAW Karena ada masalah besar Supaya manusia Tidak lari dari Dari apa? Dari Islam Supaya manusia jangan mengatakan Bahawa Muhammad SAW membunuh sahabatnya Kan orang jadi takut masuk ke dalam Islam Ya, ngapain masuk ke dalam Islam? Setelah masuk ke dalam Islam, nanti dibunuh sama Muhammad. Ya, orang yang tidak tahu akan menilai seperti itu. Nah, sama ini. Orang yang tidak tahu kan menilai demikian. Ya, enggak? Ngapain ngaji-ngaji seperti itu? Tuh, mereka akur aja. enggak Kita orang awam enggak begitu. Sampai ada sebagian. ya Dan ini kejadian. Ya, orang awam diomongi macam-macam. Loh, mas itu bukan temannya ya, oh tidak bukan teman saya. orang awam ini bingung kok bukan temannya ya. Nah, sebelumnya dilihat akur jalan bareng tawa ke tv loh, Ih, kok bukan temannya gimana ya? akhirnya yang tadinya sudah tertarik kepada sunnah tidak jadi tertarik kepada sunnah. bahkan tadi siang saya kisahkan ada orang Hindu yang nggak jadi masuk Islam karena urusan tahbir-tahbiran tadi. Ya, katanya adalah saya tidak jadi masuk Islam Padahal dia sudah tertarik Mendengarkan sebagian radio ya Yang sedang itu. Nah Dia seorang bos Punya perusahaan Atau dia punya usaha Yang di bawahnya ada pekerja-pekerja Nah salah satunya Ya ikhwan yang Masya Allah ini tadi ya Yang Yang belakang itu ada embel sejatinya Nah, sehingga bosnya yang Hindu ini dia omongi, wah ini pak begini radionya nya bab, bab bab bab bab pikir orang Hindu ini. Tadinya sudah tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Akhirnya datang ke Ustaz yang biasa tadi konsultasi tentang keislaman. Ustaz, saya tak jadi masuk Islam lah. Kenapa? Ya saya dia gini gini gini tentang radionya Oleh? Ya itu tadi. Nah, bayangkan orang tak jadi masuk Islam. Mending dia tidak masuk Islam Mungkin ya dalam pandangannya Mending tidak masuk Islam Daripada Dia masuk Islam Karena apa? Dio itu Ma'udzubillah Nah Ikhwan hiddin Rahimani Warahimakumullah Inilah akibat apa? Salah kaprah Dalam menerapkan Manhaj Salah kaprah Di dalam menilai Atau e, Menerapkan Al-jarah Wattadil Al-jarah masuk ke dalam ruangan yang bukan ruangannya. Nah, akhirnya yang timbul adalah fitnah yang besar. Nah, yang timbul adalah fitnah yang besar yang menjauhkan manusia dari agama Allah Azza wa Sehingga orang takut untuk mendekat kepada dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orangnya seperti itu, ringas, sangar, enggak kenal senyum. Iya kan? Semua orang enggak mau salam. Ya. Yeah. Kalau ada orang baru ngaji dipelototin. Iya. <laughs> yeah. Jadi orang ini takut untuk mendekat. Ya, yeah. takut untuk mendekat. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang munafik yang melakukan kekafiran-kekafiran supaya manusia jangan lari dari agama Allah azza wajalla. Mana lebih parah? Orang munafik apa saudaramu ini tadi Hah? Itu dibiarkan oleh Nabi Untuk menjaga kehormatan agama ini Supaya manusia tidak takut kepadanya Manusia tidak lari dari Islam Sementara kamu terhadap saudaramu Apa yang kamu lakukan Dan siapa ulama'mu yang seperti itu Hatta as syekh rubi'ah Luar biasa Dakwah yang beliau tuangkan di dalam tulisan beliau Dan beliau lakukan di, di wilayah Afrika ya, di, di wilayah Sudan itu menunjukkan betapa hikmahnya dakwah beliau. Tidak membenturkan diri kepada ahlul bidah, hanya menyampaikan kitabullah, sunnah Rasulullah, Al-Qur'an, hadis, terangkan al-haq dengan sendirinya manusia tahu sehingga dakwahnya diterima di Sudan mana. Ya, tidak nyebut fulan itu mubtadi' wala sufi sesat dan tidak gelar-gelar yang lainnya. Bahkan beliau mengingatkan Ya untuk berdakwah dengan cara hikmah, mencari titik-titik di mana manusia mencintai Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyampaikan kitabullah Allah, Sunnah Nabi, kemudian ucapan ulama-ulama yang mereka cintai. Kalau itu di negeri yang mereka mayoritasnya bermadhab, maliki, ucapkan ulama-ulama yang bermadhab, maliki. Kalau di Indonesia mungkin yang bermadhab Syafi'i, wah tidak mencela tokoh-tokoh ahlul bidah. Di khalayak, di depan umum, ya, di tengah masyarakat, karena khawatir mereka akan mencela ulama sunnah, karena ketidaktahuan mereka. Allah mengatakan di dalam Al Quran walatasyubul ladina yaduuna min dululillah, wa syubullah aduan di kofien. Ya, jangan kalian mencela orang-orang yang memanjatkan doa kepada selain Allah, nanti mereka mencela Allah tanpa ilmu. Ya, baca itu nasihatnya. Syekh Syukur. Dan masih banyak nasihat-nasihat berharga yang lainnya. Yang sama sekali saudara-saudara kita ini jauh daripada nasihat-nasihat itu. Makanya kita perlu introspeksi diri. Benar gak kita mengikuti ulama? Atau kita mengikuti hawa nafsu kita? Karena tahdir-mentahdir ini sudah semenjak zaman Baola, Ola. Ya, sudah lama sekali sudah. Kalau dia seorang manusia mungkin sudah joko sekarang ini. Yeah. Nah, Karena memang sudah panjang Sebelum ulama mentahdir pun Saudara-saudara kita ini sudah Tahdir-mentahdir Jadi gak benar Kalau mereka bilang Wah ikut ulama kibar Apanya yang kibar Ya, yeah. Apanya yang kibar Bukan mengikuti ulama kibar kamu Tapi mengikuti hawa nafsumu yang kibar <laughs> Jadi pindah nih temanya, <laughs> baik, kelas yakfi, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang ah, ini sama lagi pertanyaannya, cuma beda orangnya, <laughs> kalau ada tetangga yang mentahdir kita, membeikut kita karena mereka menganggap kita berbeda manhaj, ya di sini kita harus menggunakan ilmu asobru ala azharum, ala azharjar. Sabar atas gangguan tetangga, ya terima aja nikmati aja sudah. Lama-lama juga enak kok. Hmm. <laughs> nah, dan dia akan sakit sendiri, akan sakit sendiri. Ketemu dia buang muka, kita salami assalamu'alaikum. Dia cemberut, kita senyumin, gitu kan? <laughs> Nanti sakit sendiri dia, dia mengakui dirinya sendiri, ya. Dan insya Allah tidak akan memudaratkan Nah, engkau dapat pahala dengan berbuat baik kepadanya, sementara dia akan mendapatkan dosa ketika dia berbuat jahat kepadamu, berbuat jelek kepadamu apa ini? bagaimana sikap baik kita terhadap tetangga yang secara ilmu dan Lama taklim lebih dari kita, tetapi jarang solat jamaah terlebih waktu subuh. Ya dinasehati lah. Ya, itu gunanya ada almunasohah, saling menasehati, saling mengingatkan, saling mengarahkan, ya, saling menegur. Nah, barangkali dia lagi lemah imannya, ya, atau ada sesuatu mungkin yang terjadi pada dirinya yang butuh bantuan kita minimal. Kita jangan menolong syawpawn atas saudara kita jangan membuatnya semakin jauh dari sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. orang gak jelas salah, sudah jelas dia tergelincir kemudian makin kita musuhi kita jauhi, gak ada yang menegurnya, gak ada yang mengingatkannya gak ada yang membuka komunikasi dengannya dengan cara yang baik ya akan semakin jauh, sama artinya kita menolong syautan atas saudara kita itu ya yeah maka ini yang harus kita perhatikan saya kira sudah ditegur tadi waktunya habis Hah? Oh, yeah. tapi malam ini kita bergadang insyaallah baik <tuh> Kami setiap hari ahad masuk kerja Dan kegiatan kemasyarakatan Contoh kerja bakti di hari minggu Mana yang harus kami dahulukan Ya kalau kita ingin menimbang kemaslahatan Sebagai seorang Muslim yang mempunyai Nasihat kepada sesama kaum muslimin Selalu menginginkan kebaikan untuk sesama kaum muslimin Ya Kalau boleh jujur ini ya Boleh jujur gak? Nah Nah barangkali uh, apa oh, koi ya mendahulukan kerja bakti kan mestinya karena sebetulnya dari satu sisi kita kerja itu untuk kepentingan pribadi kita dalam seminggu berapa hari Dan seminggu tujuh hari <laughs> ya satu hari saja diminta untuk kerja bakti untuk kepentingan umum Masa kita gak bisa Itu satu sisi Sisi yang kedua Kan kerja baktinya gak full Mulai dari bandel fajr Sampai kepada Mendekati salat maghrib Ada pekerja bakti yang seperti itu Hah? Gak ada kan? Paling sejam dua jam sudah Nah sejam dua jam kan sebentar Apalagi hari minggu itu Apa ada pegawai negeri Yang masuk hari minggu Sehingga harus tepat waktu nggak boleh telak, nggak ada kan? rata-rata pekerjaannya adalah pekerjaan dirahsia swasta, yang artinya dia jadi bos di situ. Kalau toh dia kerja sama orang lain, Ya minta uzurlah dari bosnya, atau bosnya aja sekalian kerja bakti. Nah, jadi insya Allah masih bisa diakali, artinya masih bisa dicari solusinya, tidak mesti harus memilih, ya, masih bisa kedua-duanya dilakukan tinggal bagaimana kita meminitsnya. Nah, maka kalau kedua-duanya masih bisa dilakukan dan bisa diminit itu yang terbaik insya Allah tanpa harus membenturkan antara satu dengan yang lain. Sukanya sih membentur-benturkan gitu kenapa? <guluh> nah, nggak semestinya dibenturkan dibenturkan. Bagaimana hukum memakan buah dari pohon tetangga yang pohon tersebut sebagian masuk ke pekarangan kita? Sebenarnya boleh boleh, ya. Memakan eh, Pohon yang dahannya masuk Ke rumah kita Tapi Untuk supaya tidak menutup eh, Supaya menutup pintu Tidak adanya Hal-hal eh, yang tidak kita inginkan Supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan Di belakang hari Sebaiknya kita menyampaikan Kepada tetangga kita itu tadi Nah kita menyampaikan supaya dia tidak salah sangka apalagi kalau dia orang awam yang enggak ngerti hukum ya ini memang membutuhkan kita lebih banyak e, mengerti tentang kondisi mereka sehingga kita bergaul bersikap kepada mereka dengan hal-hal yang lebih baik insyaallah Bagaimana hukum makan buah yang jatuh dari pohon tetangga? Oh, kalau jatuh di rumahnya, masa kamu makan? Hah? Ini pertanyaan harus lebih diperinci. Jatuhnya di mana dulu? Hah? Kalau jatuhnya di jalan, ya kalau jatuhnya di jalan dan pohon itu memang eh, biasa buahnya diambil yang jatuh oleh masyarakat umum itu haknya jalan itu haknya jalan tapi kalau yang jatuh di pekarangannya dalam rumahnya ya jangan kamu ambil itu kan juga jatuh dari pohonnya jatuh dari pohonnya tetangga di mana dalam rumahnya sudah kelemburan ya kegangan lah. Nah. jika orang tuanya sudah meninggal dan orang tua itu sebelum meninggal berkata kepada anaknya jika si A ini tidak minta maaf pada saya maka hidupnya tidak akan tenderam si A ini maksudnya petangganya pada saya maka hidupnya tidak akan tenderam tapi si anak si A tidak merasa menyakiti sama sekali Terus bagaimana si A ini minta maaf kepada orang tuanya yang sudah meninggal Yang meninggal adalah ibunya Kau Maksudnya dia punya masalah dengan ibunya ya. Kemudian ibunya menyumpahi dia bahwa hidupnya tidak akan tenterang Kalau tidak minta maaf Wah, Subhanallah si A ini tidak merasa bahwa dia bersalah ya, Kalau seorang anak sudah mengetahui ibunya seperti itu ya, Sewajarnya dia minta maaf dia salah atau tidak salah Karena membuat rizal dan senang hati orang tua adalah perkara yang besar. Perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Kita salah atau tidak salah. Kewajiban kita adalah menenangkan hati orang tua kita. Menenangkannya, menenterangkannya, membuatnya rizal kepada kita. Nah, bahaya kalau dia meninggal dalam keadaan dia tidak rizal kepada kita. Bukankah Nabi SAW, SAW menyatakan bahawa rizal rabbi fi rizal walideh atau virtual walid ridolnya Allah arad itu berada dalam ridolnya orang tua ya, kalau orang tua kita tidak ridol kepada kita maka ini adalah sinyal bahaya yang akan menimpa kita nah apakah kita salah atau tidak salah minta maaf ya, kalau kita berselisih dengan orang tua kita kita yang harus nyalah orang tua kita marah kita diam orang tua kita e, berkata kata yang kasar kita sabar Bahkan kalau orang tua kita mukul, gimana? Ya, sabar. Gak boleh balas. Ya, kalau bisa menghindar, menghindar. Kan gitu. Ya, kalau kena, ya sudah sabar. Mau gimana? Orang tua kita. Dia punya hak kepada kita-kita anaknya. Oh, tapi saya besar, Ustaz. Atas sudah besar. Sudah punya anak, Ustaz. Iya, Atas sudah punya anak. ya Terkadang sebagian orang tua, mungkin dia punya sesuatu yang menjadi kekurangannya, kita harus sabar, sabar kepada orang tua memang berat, ya terkadang kita lepas kontrol, karena kita merasa bahwa kita sudah dewasa, kita sudah besar apalagi sudah berkeluarga, sudah punya penghasilan sendiri, bahkan penghasilan kita lebih banyak ya kita merasa bahwa diri kita sudah mandiri, lebih mampu, sehingga kita menganggap bahwa orang tua kita tidak boleh seperti itu kepada kita sehingga kita ingin membalasnya, melawannya ini tidak benar, yang seperti itu tidak benar, ya karena tidak ada jasa orang tua yang bisa kita balas ya kalau seandainya dia tidak punya jasa, kecuali hanya dia menjadi sebab kita ada di muka bumi ini itu tidak bisa kita balas, apalagi masih banyak jasa-jasanya yang lain apalagi itu ibu setetes air susunya, jasa yang membuat kita hidup, sehingga kita dewasa seperti sekarang ini sehingga tidak pantas untuk kita menyakitinya. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan sampai tiga kali ibumu, ibumu, dan ibumu. Ya. Maka ketika orang tua dalam kondisi yang demikian itu kita malah sabar, kita doakan hidayah kepadanya. Hanya, hanya ada satu hal yang membuat kita bisa membalas jasa kebaikannya. Apa itu? Kalau kita mendapatkannya dalam keadaan sebagai hudud kemudian kita beli dan kita merdekakan dia. Karena hal ini seperti kita membuatnya terlahir kembali. Menjadi orang yang merdeka. Itu baru bisa menimbali. Tapi kalau tidak, tidak. Nah, sebaik apapun kita kepada orang tua kita itu. Maka hendaknya sebagai seorang anak, banyak bersabar kepada orang tuanya. Ada yang bertanya kepada saya, orang tua saya itu emosional, kemarah. Sebentar-sebentar marah. Saya begini, salah, begitu salah. Ya. Yeah kerjanya marah dan maunya gampang. Malah <laji> dia nah bilang sabar, usak. tapi anak enggak bisa sabar, ya udah terserah kamu. <laji> <lain> <lain> kalau dinasihati sabar, terus jawabnya enggak bisa sabar. Ya harus sabar. Sebagai anak harus sabar. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. bagaimana karena orang tuanya ini sudah meninggal. Ya, kalau sudah meninggal minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla banyak-banyak istighfar atas kesalahanmu, atas dosamu, kemudian banyak berbuat baik. Ya, dan engkau masih bisa berbakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal itu dengan hal-hal yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam. engkau berbakti kepada orang-orang yang dahulu pernah dicintai oleh orang tuamu, teman dekatnya, kerabatnya, sanak familinya. Ya, atau mungkin dia punya anak dari istri lain. Orang-orang yang dahulu pernah menjadi Orang yang disayangi, engkau sayangi, sebagaimana orang tuan. Atau engkau bersyafaat atas namanya. Taufik, hal-hal seperti ini masih bisa dilakukan sebagai bakti kita kepada orang tua kita dan minta ampun kepada Allah banyak-banyak beristighfar atas kesalahan-kesalahan yang kita buat kepada orang tua kita tersebut. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufik, salamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.